Assalamualaikum Saudarlun. Berita Malam Medisi hari ini Sabtu 26 November 2016 dibacakan Ardian <SILENCIO> Penyeludup narkoba Sabiren ditangkap di Bus Anugrah. Sebuah jembatan darurat di simpang kanan patah. Sebuah bengkel las di Kuta Blang ludes terbakar. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram di IFN. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lawaser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Laksmawe. Ini berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi SM. Sudah lon Polres Langkat menangkap seorang penyeludup narkoba dari Besanugrah yang tengah melaju dari Langsa ke Medan Sabtu pagi. Barang bukti yang disita tergolong banyak yakni 2 kg sabu-sabu dan 5.000 butir pil ekstasi. Tersangka bernama Karyadi Bakhtiar, 29 tahun warga Pantun Masjid Kecamatan Makmur Biren, ditangkap tim gabungan Polres Langkat yang melakukan razia di depan pos lantas Simpang Maut Stabat Langkat. Sebelum razia dilakukan, polisi terlebih dahulu mendapatkan informasi pergerakan penyelundupan narkoba dari Langsa menuju Medan. Kasatres narkoba Polres Langkat AKP Supriyadi Yantoto menjelaskan informasi ini menyebutkan pelaku masuk ke wilayah Sumut menggunakan bus penumpang. Makanya dalam razia tersebut tim fokus memeriksa setiap bus penumpang asal Aceh. Tersangka diamankan ketika petugas menghentikan bus anugrah BK 7894AA. Dari bangku 38 petugas menemukan sebuah tas berisi narkoba. Tersangka hanya kurir yang mendapatkan perintah dari seseorang di Langsa. Rencananya seluruh narkoba itu akan diserahkan kepada seseorang di Medan. Derlun lantai jembatan darurat penghubung jalan Provinsi Singkil-Sebusalam, tepatnya di kawasan Sikontang, Simpang Kanan, Aceh Singkil, di beberapa titik kini patah. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan tidak bisa melintas sehingga menimbulkan antrian dari kedua arah. Beberapa pengendara yang tidak tahan terjebak macet memilih balik kanan. Sementara sebagian bertahan hingga menimbulkan antrian panjang dari kedua arah. Di lokasi personil Satlantas Polres Aceh Singkil mengarahkan alat berat memperbaiki jembatan berkonstruksi batang kelapa tersebut. Akan tetapi ketika coba dilintas, kendaraan bermuatan berat kembali jebol. Bahkan kendaraan truk pengangkut sawit nyaris terguling ketika melintas. Kendaraan harus melewati jembatan darurat lantaran jembatan utama sedang dalam masa perbaikan. Sayangnya jembatan darurat dibuat dari batang kelapa tidak sebanding dengan bobot kendaraan yang melintas terutama pengangkut CPU serta kelapa sawit bengkel bengkelas milik MUB di lintas nasional Medan Banda Aceh, kawasan desa Payarangkulu, kecamatan Kuta Blangbiren, Ludes, terbakar Sabtu siang. Belum diketahui penyebab kebakaran dan tidak ada korban jiwa. Namun pasca insiden, MUB trauma serta terbaring di kios depan bengkel. Informasi yang dihimpun saat kebakaran, UBIT pemilik bengkel sedang mengerjakan pengelasan. Tiba-tiba ia bergegas melarikan diri keluar bengkel dan meminta tolong kepada warga dan pelintas. Namun warga dan pelintas tidak bisa berbuat banyak. Sehingga bengkel berkonstruksi papan tersebut dengan cepat dilalap si jago merah. Bahkan ubi terkapar di kios depan bengkel serta trauma. Dalam hitungan menit, bengkel berkonstruksi kayu milik ubi lurus dilalap si jago merah. Sementara pemadam kebakaran baru tiba di lokasi setengah jam kemudian. Sedarlun himpunan mahasiswa asal kota Subul Salam yang kuliah di kota Luksmawe menuntut dicairkan beasiswa dari pemerintah Subul Salam. Ketua Himpunan Mahasiswa Perantauan Kota Sadakata Ishaq mengatakan mereka sudah berulang kali menanyakan perihal beasiswa dari pemerintah kota Subursalam namun tidak tahu kapan dicairkan. Selain masalah beasiswa, para siswa juga meminta keadilan dari pemerintah sebagaimana perlakuan terhadap mahasiswa di Banda Aceh dan Medan. Di Medan dan Banda Aceh, mahasiswa difasilitasi asrama. Sementara di Loksmame, jangankan dibangun asrama, kontrak pun tidak diberikan. Padahal sesuai data Himapokasaka, Jumlah mahasiswa Kota Subursalam yang kuliah di Loksmame mencapai 150 orang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evanta. Sebelumnya harga cabai merah keriting di pasar Kabupaten Gayo Lues yang sempat melonjak Rp75.000 per kilogram saat ini mulai turun Rp48.000 per kilogram. Saat ini stok cabai di tingkat petani mulai terbatas. Salah satu pedagang penampung cabai di Kuta Panjang, Aman Fauzi, mengatakan harga cabai merah turun sejak dua hari lalu. Guna mendapatkan cabai merah, pedagang harus berkeliling kampung. Kemudian cabai yang telah dikumpulkan dibawa ke Kuta Panjang selanjutnya dikirim ke Banda Aceh dan Medan. Sejumlah pedagang penampung hasil pertanian Blanko Ceren mengaku kesulitan mengumpulkan cabai merah dalam jumlah banyak. Mereka menduga sebagian tanaman cabai mati kekeringan akibat kemarau panjang yang melanda kabupaten ini sehingga sebagian kecil petani yang menanam cabai pada musim kemarau mengalami kerugian. Darlun BNN Sumatera Utara menangkap dua penjahat narkoba dengan menyita barang bukti 2 kg sabu-sabu kemarin untuk mengelabui petugas tersangka sengaja menyembunyikan narkotika tersebut di kediaman orang tuanya. Tersangka bernama EDI 27 tahun dan Andoi 28 tahun, keduanya warga perumahan Geria Sabta Marga Medan, ditangkap petugas di Jalan Sukamaju Sunggal Deli Serdang ketika mengendarai mobil Dahatsu Ayla BK1867ZC. Ketika digeledah, petugas menemukan sabu-sabu 1 kg dari dalam mobil tersebut. Kepala Bidang Pemberantasan Narkotika BNN Sumatera Utara, AKBP Agus Halimudin menyebutkan, barang bukti yang ditemukan tidak sesuai dengan informasi yang mereka terima. Dari laporan awal, jika kedua pelaku memiliki sabu-sabu 2 kg. Setelah melalui proses pemeriksaan, petugas memutuskan menggeledah kediaman orang tua tersangka edi di kawasan Medan Sunggal. Hasilnya pun terbukti sebuah bungkusan berisi 1 kg sabu-sabu kembali ditemukan. BNN sejauh ini masih menelusuri asal sabu-sabu yang dipasarkan kedua tersangka. Sudarlun H. Amir warga gampung Kerung Aceh, Kecamatan Senagan, Kabupaten Nagan Raya, Jumat siang meninggal dunia tiba-tiba. Korban meninggal saat sedang berlangsungnya khutbah ibadah salat Jumat di sebuah masjid Gerung Kecamatan Setempat. Salah seorang warga, Gusali mengatakan saat berlangsung khutbah Jumat, Amir sedang duduk di sab bersama jamaah lain di Masjid Kerungceh. Tiba-tiba saat mendengar khutbah, Amir pun langsung rebah dan tidak bergerak. Kejadian ini membuat seluruh jamaah sontak. Jamaah langsung memberikan pertolongan kepada korban. Awalnya jamaah mengira korban pingsan, ternyata setelah diperiksa korban sudah tidak bernyawa. Selanjutnya jenazah Amir dibawa pulang ke rumahnya guna dilakukan fardhu Payah. Sejauh ini belum diketahui penyebab korban meninggal tiba-tiba. Warga mengaku kehilangan sosok almarhum yang selama ini dinilai sangat baik dan ramah serta sering bergaul dengan masyarakat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permata sekian berita malam edisi Sabtu 26 November 2016. Berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambi.fm.com. Follow the Twitter at Svand Sudarlun Pasalam.